primul, pentru că, după cum am văzut, există faida hadis, care este un hadis Kenapa sebab-sebab muallif menuliskan hadis pertama yaitu hadis innamal amalu binniat. Adapun setelah hadis yang pertama yaitu innamal amalu maka pada kelanjutannya penulis melanjutkan pada hadis yang kedua yaitu hadis akan dulu. Insyaallah nanti kita akan bahas dua atau tiga hadis dalam pertemuan kali ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-hadis as-sani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata hadikum idha ahdatha hatta yatawaddha Hadisnya pendek 5 menit menghafal insyaallah cukup la Salata hadikum idza ahmtah hatta yatawaddah Hadis yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Sahabat Abu Hurairah yang dia menyampaikan beliau menyampaikan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada beberapa hal sebelum kita masuk pada pembahasan hadis. Bahwasanya hadis ini yang pertama pembahasannya adalah tentang proy hadis dan yang di yang kedua adalah kesesuaian hadis ini dalam bab tohar. yang selanjutnya adalah bayan Ma'anil ya akan bayan maanil hadis penjelasan tentang makna hadis. Teh yang pertama adalah perawi hadis dalam hadis yang dua ini. Beliau adalah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah karena di sini Abi Dia termashyur dengan kuniahnya. Kuniah itu biasanya penyebutan seseorang eh disebutkan nama anaknya. Misalnya Abu Abdullah itu kuniahnya. Dan Abu Rayrah ini bukan namanya tapi kuniahnya. Adapun namanya adalah Abdurrahman bin Sahar ad dawsi Al-Yamani. Ini nama beliau. Nama Abu Falero, adalah Abdul bin Sahar ad dawsi Walaupun di sana ada beberapa riwayat yang mengatakan bukan Abdul Rahman Abdullah, tapi yang termasur adalah Abdul Rahman bin Sahar ad dawsi al yaman Sahabat Abi Hurairah ini adalah sahabat yang terkenal di kalangan para ulama dahulu terkenal dengan orang yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Abi Hurayrah ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau mendoakan perdoakan kepada siapa yang memakai selendangku ini Maka dia tidak akan lupa terhadap hadis Maka Abu Hurairah Orang yang mengenakan selendang Jadi termasuk Orang yang atau sahabat Yang paling banyak meriwayatkan Hadis Lebih dari 5400 hadis 5400 hadis Diahbal oleh Abu Hurairah Sahabat Abu Hurairah anhu. Kenapa tidak terkenal dengan namanya terkenal dengan kuniahnya Abu Hurairah Abi Hurairah bukan berarti Abi bapak Hurairah itu kucing, bukan bapaknya kucing. Nah, Abu Abdullah biasanya bapaknya Abdullah tapi Abu Hurairah ini adalah e, termasuk dari kesukaan beliau Hurairah, dari kata hir artinya kucing kucingnya senantiasa berbeliling dan senantiasa bersama Abdurrahman bin Shahrah ini sehingga pada zamannya dikenal beliau dengan Abi Ya, orang yang selalu bersama kucing. Maka dinisbatkan dengan kuniahnya yaitu Abi Hurairah. Ini kuniah beliau. Anhu, semoga Allah meridainya. E, yang kedua, Kemarin kita telah membahas kitab thaharah. Kitab thaharah yang mana dicantumkan hadis pertama adalah hadis Abdullah bin Umar. Hadis Ibnu Umar. Dan sekarang dicantumkan hadis Abi Hurairah yang berbunyi, "La yaqbalu Allahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di kalian atau ketika kalian itu berhadas sehingga kalian itu berbutuh. ya lalu apa kaitannya hadis ini dicantumkan dalam kitab utthaharah ya kita tahu semuanya bahwasanya Kemarin kenapa adanya kitab Baharu adalah berkaitan dengan Ibadah sholat Ibadah sholat Dan salah satu rukun atau persyarat Daripada akan diterimai sholat Adalah Bersuci daripada Hadas Maka sebelum membahas permasalahan sholat Niscaya Bagaimana hadas itu bisa hilang Akan membicarakan Tentang wudhu dulu Ya. Berarti artinya seorang yang tidak sholat Dengan hadas dia terima Bagaimana caranya? Dengan wudhu Maka mu'alif disini membicarakan masalah wudhu dulu Bagaimana menghilangkan hadas tersebut Dan ini tanbih yang pertama dan utama Agar orang itu semangat mempelajari bagaimana tata cara wudhu Maka dikasih warning. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yataballahu salata ahadikum hatta yatawadda. Ida ahadata hatta yatawadda. Salat kalian tidak akan terima la Allah Subhanahu wa taala ya ketika berhadas sehingga kalian itu bersuci ataupun berwudu. Baik. itulah kaitanya kenapa pertama mu'alif itu menulis Kitabnya atau hadisnya di awal ini dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sedikit membahas tentang makna-makna daripada hadis-hadis tersebut. Dalam matan hadis tersebut tertulis layak Artinya Allah tidak akan menerima. Layak balulahu Allah tidak akan menerima al qabul Yang dimaksud al qabul di sini diterima di sini dalam syariat itu ada dua macam Dalam syariat ada dua macam atau ada dua makna ya dalam syariat itu ada dua makna yang pertama adalah qabul binisbati ataupun diterimanya salat tersebut bermakna sahnya salat tersebut atau ibadah tersebut. Bimana sah ibadah tersebut? Fi itsa ketika melaksanakannya. Lalu yang yang kedua, qabul bermakna mendapatkan pahala mendapat fa'idah Ya, mendapat fa'idah yang sesuai dengan perbuatan ibadah tersebut. Seperti contohnya ketika Rasulullah mengatakan Man amal amila alaysa, man amala amil alaysa alayhi amdun nafadun Nah ini radun di mana diddulqabul Dia terima Tidak diterima yang mana tidak ada hasil Tapi kalau makna yang sedang kita bahas dalam berfikir ini Atau hadis yang berkaitan dengan berfikir ini adalah Qabul di mana sihatul ibadah nah, Sahnya sebuah peribadahan Sahnya, buah peribadahan Hadis ini Membahas tentang Apa namanya Tentang hadas ataupun sholat Yang mana sholat itu tidak akan diterima Kecuali telah hilang hadasnya Dan ini sesuai dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ia Yuhaladina, amanu idakum dum ilasolati, paxilo, ujuhakum wa idakum ilam marovite. Hatta tau lihtanga Sampai sâmbăie adalah este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, este, Ini kalau masalah salah dalam surat al-Ma'idah nah, Ini adalah Dalil yang inti menunjukkan Tentang Perintah agar kita Bersuci sebelum sholat sebenarnya nah, Dalil yang Apa namanya Yang menerangkan tentang Bagaimana kita Bertindak apabila Pengen diterima sholatnya Atau pengen sah sholatnya la yaqbalu Allahu ahadikum. Sekarang mana salat? Salat ahadikum. Salat salah seorang di As-salat ya. Yeah. Salat dalam syariat itu ada beberapa makna. Ada beberapa makna. Ada yang e, maknanya di sana salat adalah ad-du'a. Ad al salat maknanya adalah addu'a. Ini makna yang pertama. Sebagaimana dalam sebuah hadis ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya minal birri, hal baqiya minal birri ba'da mauti walidaihi. Apakah ada kebaikan setelah orang apa kedua orang tanya meninggal? Katanya dia bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah Ya iya ada. Apa itu? Selolahi berdoalah kalian kepada orang tersebut. Ini menunjukkan makna sholat diantaranya adalah adad doa, berdoa. Adapun yang mana lain dalam syariat ini, salat itu juga bisa bermakna rahmah. Rahmah, seperti uh, firman Allah iar trebuie wa spunem că nu este o adevărare, nu nabi. o adevărare, nu este o adevărare, nu nabi. o Nabi nu este ar adevărare, nu este o adevărare, nu este o adevărare, nu este o adevărare, nu este yaitu makna definis definisi sholat yang menggabungkan antara apa namanya e, makna daripada yang termah terlandung di sana makna doa secara luohnya. Adapun secara istilahnya, ya, jadi asholaatul rohatan aduah berdoa. Adapun secara istilahnya. Ia dimaksud salat dalam hadis ini adalah Ibadatun maksusatun Yastaminu ala af'alin maksusatin Wa af'alin maksusatin Wa af'alin Itu apa? salat adalah Suatu peribadahan Yang khusus Suatu peribadahan yang khusus Yang mana dilakukan Dengan ucapan yang khusus pula Ucapkan dengan ucapan yang khusus pula Dan dikerjakan dengan pekerjaan yang khusus pula Yang khusus Yang diawali dengan Takbir Dan diakhiri dengan Assalam Itu salah Suatu beribadah yang khusus Dengan ucapan yang khusus Yang mencakup ucapan yang khusus Dan perbuatan yang khusus Yang diawali dengan takbir Dan diakhiri dengan sholat Ini definisi sholat yang dimaksud dalam hadisnya Yaitu seperti peribadatan yang kita ma'ruf Yaitu sholat Seperti sholat lima waktu Sholat nafila dan semua sholat yang lain Jadi lafadznya umum di sini layak balut solata, layak balut lau ini semua sholat bentuk sholat semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berhadas dan tidak berwudu atau sampai kita ber berwudu walaupun ada sedikit perbedaan yang yaitu seperti sholat jenazah. Ada sebagian ulama, sebenarnya imam, mutaw, bari, itu Mengkhususkan Bahwasannya sholat jenazah itu Menurut beliau e, Tidak perlu berbutuh, walaupun hadas Walau alam hujahnya, tapi inilah Pendapat yang e, warik Atau jarang di kanan para rumah, dan masyhur di jumhur para ulama Adalah bahwasanya sholat jenazah Tetap harus bersuci Dari padahal hadas Tetap berbutuh <tuh> Ya la salat, salat ahadikum, salatnya salah seorang di kalian. Idza ahdatsa. Ya, idza ahda, Ketika kalian itu berhadas. Ya, artinya kalau sudah tidak berhadas berarti sudah sah salatnya. Yang kita bahas di sini adalah masalah idza ketika berhadas. Sebelum kita bahas berhadas, apa itu berhadas? Yang dinamakan hadas itu apa kira-kira? Hadas, jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa terkena hadas. Yang dinamakan hadas di sini adalah sifatun hukmiah, sifatun hukmiah yaitu sifat yang di sana ada hukum. Yang mencegah Seorang yang disifatinya Dari bolehnya berbuat Sholat Tawaf Atau yang lainnya Yang mana tidak sah Dengan berbutuh ya, Itu hadas Hadas adalah Sifat ya, Yang mempunyai hukum yang mencegah seseorang yang terhadap hadas tersebut maksudnya dalam bolehnya mengerjakan salat, Toaf atau yang ibadah atau ibadah yang lainnya yang mana ibadah tersebut tidak sah apabila tidak berwudu atau apabila ada hadasnya itu hadas jadi Eh, apa namanya hadas ini adalah hukum ya. hukum hukum seorang ya, orang tersebut dalam keadaan hadas apa enggak? kalau hadas kalau dalam keadaan hadas hadasnya ada siapa? Nah, dan sebabnya itu apa yang menjadikan orang itu menjadi punya hukum hadas sehingga tidak bisa sholat? maka dari itu hadas itu terbagi dua ada hadas asghor ada hadas akbar Ada hadas kecil, ada hadas akbar. Ada hadas yang kecil dan ada yang hadas yang besar. Ya. Ada seorang itu dihukumi terkena hadas, apabila hadas kecil, itu apa saja? Nah, misalnya orang itu seperti hadas kecil, seperti orang itu kentut misalnya. Ya, seperti ri kentut terus apalagi? Yang disepakati itu seperti e, kentut, apalagi ya, yang lain e, seperti kencing, terus apa, berak dan lain sebagainya. Itu orang yang melakukan kencing, ya, orang yang melakukan berak atau buang air besar, ataupun orang yang kentut, maka orang tersebut dihukumi, dihukumi sedang berhadah dan berhadas. Ya, ter ini adalah kategori hadas yang pertama yaitu hadas kecil. Ya, ada adapun hadas besar seperti junub, haid, dan nifas. Dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk hadas yang besar. Hadas kategori hadas yang besar. Dan hadas yang kecil maupun hadas yang besar itu cara menghilangkannya berbeda-beda. Berbeda, beda. Nah, orang yang hukum tersebut belum diterima salatnya atau belum sah salatnya. Nah, ini maknanya talaqqi ada salat, walaupun maknanya umum, yaitu bisa tawaf dan ibadah-ibadah yang memang mengharuskan butuh Ya. Seperti toaf makanya orang yang dihukumnya hadas itu tidak sah salatnya kecuali orang itu telah menghilangkan hadasnya kalau hadas kecil, maka berbutuh dengan menghilangkannya terus berbutuh, berbutuh. atau yang semakna dengan butuh yaitu at tayemum tayemum seperti sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi di atas dalam surat al-maidah al-maidah apabila hadis besar maka tidak akan bisa hilang hukumnya kecuali orang itu adalah telah menjalankan apa mandi mandi nanti kita akan pada hadis-hadis yang setelahnya kita akan bahas tata cara masing-masing tata cara masing-masing nah Ini adalah hadas, hadas besar, hadas kecil. Lalu ada pertanyaan. La yaqbalu <INTRANICAN> llahu ahadikum idza ahtadha hatta yatawaddo. Salat kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kalian berhadas sehingga kalian berwudu. Di sini tidak diterangkan, lho, kok cuman wudu? Kalau hadas besar? Hadas besar, gimana? Apa cukup dengan butuh? Jadi hadas besar itu tidak akan hilang hukumnya kecuali dengan mandi. Adapun dalam hadis ini adalah hadis yang pas menerangkan tentang masuk hadas kecil. Karena apa? Karena dalam riwayat yang lain, dalam uh, riwayat yang lain ada hadis yang semakna dengan ini, tapi redaksinya beda dan maknanya mencakup hadas besar dan hadas kecil yaitu hadis yang berbunyi layak balu salata ahadikum bi ghairi tahuril nah umum layak balu salata ahadikum bi ghairi tahuril tidak akan diterima salat kalian ya kecuali dengan Tauhurin, bersuci ya bersuci tauhurin ini maksudnya terbebas dari hadas besar maupun hadas yang maupun hadas yang kecil makanya itulah hadas, berarti hadas ada dua, hadas akbar, Wah hadas ashar. Nah, makanya apa namanya pembicaraan di sini adalah pembicaraan tentang hadas, dimana hadas ada dua, hadas ada hadas besar sebabnya yaitu seperti mandi, apa sebabnya seperti junub, apa, mah misalnya e, junub ya, haid, wanifas itu yang disepakati. ada yang seperti hadas kecil yaitu kentut dan lain sebagainya tadi telah kita selangkan. Tip hatta yatawal sehingga kalian itu berwudhu ya berwudhu ya budu yang ma'ruf yang eh, ini yang namanya wudhu adalah eh, suatu apa namanya pekerjaan yang mana dengan urutan tertentu yang dicontohkan oleh syariat yang mana apabila telah disesanakannya orang itu terbebas daripada hadas. Nah, itu butuh yang ma'ruf kita ketahui yaitu butuh. jadi pembahasan di sini adalah pembahasan sebelum kita membahas masalah yang lainnya karena sangat pentingnya di sini adalah warning ataupun perhatian muallif tentang pentingnya orang itu harus menghilangkan hadas ketika mau menjalankan. Sholat ketika menjalankan mau menjalankan sholat. Ada orang bertanya karena permasalahan fikih ini biasanya macam-macam. Ustadz, kalau di sini sholat tidak terima kecuali dengan hilang hadasnya. Mungkin nggak sekarang. Seandainya orang itu dalam suatu keadaan tidak bisa berwudhu atau tidak bisa mendapatkan air. Dan tidak bisa tayamum, mungkin nggak ada kekerasan seperti itu kira-kira. Dan ini dibahas oleh para ulama. Jadi kalau wudu jelas ya memakai air, isbaqul ma, ustaz syaf dan lain sebagian nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Tapi ada pembahasan orang itu dalam kondisi tidak bisa wudu. Harusnya kan hilm taji dumaat bertayamum dengan debu, Bertayam, tapi ini debu pun tidak ada misalnya debu tidak ada tidak bisa bertayamum. Bagaimana caranya? Ini para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Di antara mereka seperti alimam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya yang seperti ini. Mereka istilahnya itu adalah ida lam yajid taura ini. Apabila mereka itu tidak mendapat orang tersebut tidak mendapatkan dua hal untuk bersuci ketika mengalami hadas ini. yaitu wudu dan tayamum. Karena kalau tidak ada air wudu bisa diganti dengan tayamum. Kalau junub besar, hadas besar, mandi tidak ada air pun boleh digantikan dengan dengan tayamum. Ya, tayamum. Karena tayamum ini bisa menggantikan wudu dan mandi. Nah, kalau enggak ada, maka seperti pendapatnya Ali Imam Abu Hanifah, ya, maka orang ini tidak salat dan tidak wajib kodok Kalau satu pendapat satu ulama, karena ini perbedaan pada pendapat ya. Kalau Abu Hanifah mengatakan tidak usah salat dan tidak perlu qadha. ini apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian ngapain salat? mungkin seperti itu ibarat apa yang shalawat kamu tak tidak diterima karena apa layak barulah shalat tahatikum tidak hatta ia ini pendapat alimah Abu Hanifa ya dari ini ya tadi ya yala dina manuhihakum tempilah shalat faksilu uju hakum makomu kalapanya atau pemahamannya kalau tidak bisa membaca muka kalian berarti tetap tidak diterima shalatnya berarti nggak usah shalat katanya loh dosa dong enggak karena fataqullaha mastatukum kita tidak mampu. Nah, ini pendapat ulama walaupun pendapat ini pun banyak dikritisi oleh ulama yang lain. Adapun pendapat Imam Ahmad, Jumhur dan Ibnu mengatakan bahwasanya orang itu tetap salat dan tidak perlu mengganti. Salat tetap salat. Biwairu wuduin maladayam karena tidak bisa tayammum dan wudhu. tetap salat dan tidak tidak harus mengkoto misalnya kita dalam keadaan waktu zuhur jam 12 sampai jam 3 kondisi kita darurat air tidak ada debu nda bisa atau mungkin kita dalam kondisi apa misalnya mungkin terbelenggu dan lain sebagainya gitu ya bisa butuh nah, kondisi sampai lewat salat asa nah kalau Imam nikmat apa Imam yang eh, Imam Ahmad ini dan jumhur mengatakan mengatakan bahwasanya salat dengan apa adanya. Apa dalilnya? Karena salat termasuk rukun daripada rukun Islam. Maka tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Bahwa sana, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan perbedaan antara aku dengan orang kafir adalah tertinggal salat. Meninggalkan salat. Maka ini tetap wajib salat walaupun tidak bermandi dan tidak bertayamum. Masalahnya, kalau setelah jam 3 nanti datang air gimana Hai maka bagi Muhammadt ini dan jummur ini mengatakan tidak perlu I ada salat tidak perlu ulang salat tidak perlu pulang salat kita Adapun menurut Imam e, Malik Hai pendapat Imam Malik Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yli wayto dia tetap harus -har salat pada saat itu ketika datang air maka dia wajib mengkotornya wajib mengqada. Ini adalah pendapat yang rajih yang paling kuat untuk pendapatnya Al Imam Syafi'i. Orang itu tetap harus apa namanya? shalatul keadaan apapun juga. Yang ketiga ada wajib mengqada. Walaupun Imam Malik suka mengatakan bahwasanya salyu sholli walaijbul qada. <coughs> Salat tapi tidak diwajibkan qada. Ini perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Hala antara kedua pendapat ini adalah pendapat sama-sama kuatnya e, dan yang rajih insyaallah dalam pendapat al Imam Asy-Syafi'i ketika dia masih mampu untuk melakukannya pada kesempatan yang lain maka orang itu tetap wajib untuk melakukan salat dan mengqotok mengqotoknya meng wallahu taala ala alam. wallahu taala ala Iya hatta yatawaddu hatta di sini di ila bimana ila sehingga sehingga orang itu berwudu nah, sehingga orang itu bisa melakukan wudu yang namanya wudhu adalah ya ma'ruf wudu adalah suatu basuhan pada anggota badan tertentu ataupun usapan Terhadap anggota badan tertentu dengan air dengan apa namanya keifiat atau tata cara tertentu. yang jadi pertanyaan lagi terkadang yang sering terjadi apakah boleh eh, apa namanya satu wudu untuk beberapa kali sholat satu wudu untuk beberapa kali sholat ya, ada duhur misalnya kita sudah sholat duhur belum batal nanti jam 3 sholat asar belum batal langsung sholat boleh apa enggak Karena di sini apa bunyinya layak yakbalullahu salat ahadikum jika -da -ah -da hadatsa ta ia tawadhu sehingga kalian apabila kalian berhadas sehingga kalian itu berwudu maka pertanyaannya kalau apakah ini wajib pada setiap salat karena apa Allah Subhanahu wa ta mengatakan tadi apa ia ya allazina madza kunu milas salati faghsilu wujuhakum seakan-akan ketika kalian mau salat Basulham nggak kalian? Nah, itu perbuatan. Nah ini para ulama juga membahas masalah ini. Ya. Jadi kalau kita bahas masalah fikih, eh, itu tidak akan lepas daripada perbedaan pendapat para ulama. Yang perlu diketahui di sini perbedaan dalam masalah fikih ya, itu kita harus bisa sikapi berbeda dengan pen perbedaan pendapat masalah aqidah. ya Makanya para ulama mengatakan yang namanya perbedaan pendapat itu ada dua. Perbedaan pendapat yang sifatnya tanawok dan sifatnya ada yang kedua dari sifatnya tadud. Kalau yang perbedaan pendapat yang tanawok itu yang perbedaan perbedaan pendapat yang masing-masing harus bisa mentoleransi, bisa toleransi dengan pendapat yang lain. Nah, ini pendapat-pendapat yang perbedaan dalam masalah fikih, permasalahan fikih furoh istilahnya, ya harus bisa sikapi. Contohnya perbedaan pendapat seperti ini ada ulama begini begini nggak usah bingung kita ambil yang paling roji bagi kita dengan sudah ada nah kita insyaallah shalat kita dan berbarik. Adapun perbedaan pendapat ketika dalam masalah kaidah dalam masalah usul ini tidak ada perbedaan perbedaan pendapat yang diampuni oleh syariat tetap harus sesuai dengan kesepakatan para ulama. Dan kalau kita berbicara masalah fikih berarti kita tidak akan lepas daripada perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Saya pernah ditanya ketika ngajar kok sebentar-sebentar ulama pada berselisih sesulit. Ya, mereka tidak memahami antara berselisih dengan perbedaan pendapat itu beda ya. Ya, berselisih dengan perbedaan pendapat itu beda kalau perbedaan pendapat yang tanah -tana sifatnya yang diri itu masing-masing mempunyai dalil kuat dari Al-Quran dan al -Sunni. dan para ulama tidak akan terlepas dari itu, nah, makanya ketika kita sampaikan di pelajaran seperti ini, perbedaan pendapat adalah perbedaan pendapat ilmiah yang masing-masing punya hujah dan kita sebagai ahlu sunnah ini manhajnya seperti ini boleh mengambil satu pendapat yang dianggap kuat Atau kalau tidak mampu kita boleh mengikuti salah satu ulama yang mana masing-masing punya -masing dalil dan hujjah. Kecuali kalau perbedaan pendapat itu perbedaan pendapat yang dalam masalah usul, sama keyakinan dan sebagainya, nah, ataupun di situ ada ijma' para ulama, kesep satu buah kesepakatan para ulama. Ya misalnya maka kita tidak boleh apa namanya ada pilihan lagi, harus ikut bagaimana hukum pendapat para ulama. Kembali lagi. Kemana masalah tadi ada masalah ketika hal yajusul wudu li'adadi minas salat. Apakah boleh berwudu itu ketika untuk salat yang bermacam-macam? Salat zuhur, salat asar, salat magrib, salat isya belum batal, belum bentet, belum kencing mencing. nggak dengan satu wudu. Nah, ini juga wallahu alam eh, Di sini ada dua pendapat yaitu pendapat jumhur yang pertama kebanyakan para ulama mengatakan boleh jumhur ulama mengatakan boleh tentang imam syafi'i imam Ahmad, imam abu Hanifah mengatakan boleh ya karena apa alasannya perintah allah subhanahu wa taala dalam surat uh, ya'yuhaladina ini perintah yang umum ya keumuman ketika sholat mereka harus Wudu artinya diterangkan pada hadis yang kita bahas yaitu tidak ahda. Ketika punya hadas, yang punya pemahaman bahwasanya ketika tidak berhadas berarti tidak perlu wudu. Nah, ketika tidak berhadas berarti tidak perlu wudu. Karena alimah mashafi'ain al ketika pada suatu malam dia bertemu di rumah yang muridnya Imam Ahmad e, pada suatu malam diperhatikan oleh murid-muridnya pengen melihat kessoran dan kemuliaan Imam Syafi seorang ulama salah satu gesahnya diperhatikan oleh muridnya Imam Ahmad bahwasnya Imam Syafi' ini semalam itu tidak salat malam tidak berwuuh sehingga langsung datang mendatangi masjid dan salat subuh Hai sehingga yang murid-muridnya pada ter kagum-kagum heran-heran seorang ulama besar kok seperti ini tidur terus percaya muridngernya tidurngernya tidur. Nertinya tidur. Setelah ditanyakan, hari yang ditanyakan diwadukan kepada Imam Ahmad, yaitu muridnya Imam yaitu sebagai penerima tamu, tamu di situ diterangkan bahwasanya saya semalam itu tidak tidur. Tapi saya memikirkan satu buah hadis. Satu buah hadis yang mana ini menunjukkan kecerdasan Alimah Masyafi'i, yang mana ketika Alimah Masyafi'i mendengar hadis Ya Banu Nuhair, ma fa'alanuair Wahei Abba Nuhair Ada seorang sahabat kecil Sama Rasulullah Dikatakan, Ya Abba Nuhair Wahei, anak yang murah buyur Anak yang pun punya burung, anak sedang mainan burung Ma fa'alanuair Apa yang dilakukan oleh burungmu? Padahal burungnya sudah mati Apa yang terjadi dengan burungmu? Kenapa mati? Kata -kata. Satu buah hadis ini, ungkapan Rasulullah terhadap ini Itu yang dipikirkan oleh Anam Shafi satu malam Satu malam penuh Sehingga dirivatkan oleh Imam musfi'i. syafii bisa memunculkan faedah lebih daripada 1000 hadis. Dari hadis yang pendek tadi. Nah, ini ceritanya. Nah, Imam As-Syafi'i semalam itu tidak salat malam, tidak berbudu. tidak. Tahu-tahu baru langsung salat subuh. Bangun salat subuh. Amma anna lam Adapun aku tidak berwudhu katanya Maka ini adalah pendapat yang aku ambil bahwasanya Wudhu itu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat ya, Sampai habis isya, sampai subuh, enggak sholat malam Sampai subuh itu tetap langsung sholat tidak wudhu lagi Maka tidak apa-apa seperti ini Dan bisa diterangkan bahwasanya Kenapa Imam Syafi'i tidak sholat malam? Karena Membahas satu buah ilmu itu lebih mudah daripada sholat malam bukan berarti kita nanti kita berjatuh sama salat malam bukan seperti itu <laughs> ya, artinya ini membabi tafal ilmi min nawafil al ukhro dari faidah ilmu daripada sholat-sholat malam yang lainnya makanya pendapat alimah syafi'i dan jumur yang lainnya mengatakan apa namanya boleh satu kali butuh untuk beberapa kali sholat Nah, ini termasuk menjadi salah satu dalil adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi pada perang kana yusalli al asra Dia itu salat dia itu salat Asar dan bi wuduin wahidin dengan satu kali wudu. Dan salat beberapa salat yang lainnya, semua-semua yang lainnya pun dengan satu kali wudu. Ini ada, ada. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan, "Yajibul wudhu li kulli wajib wudhu ketika mau sholat." Entah itu hadas, entah itu enggak, pokoknya kalau mau had apa namanya? Sholat itu wajib berwudhu. Wajib berwudhu. Nah, ini pendapat yang lain yang mana mereka melihat zahir ayat bahwasanya Allah tetap memerintahkan ketika kalian mau sholat, maka berwudulah ataupun basulah muka dan tangan. Kalian Dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian Ini adalah satu perintah Katanya tetap orang itu harus menjalankan Untuk Yang sesuai adalah insya Allah Boleh satu kali sholat Satu kali wudhu Untuk beberapa kali sholat Dengan ilah bahwasanya hadith di atas Menunjukkan idah ahdata Ketika berhadas Apabila tidak berhadas Maka boleh untuk berwudhu Walaupun ulama ini juga ada dua pendapat ketika membahas masalah tayamum, seandainya nggak ada air, dengan tayamum boleh nggak? Tayamum satu kali untuk dua kali sholat? Ya, ini juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dan yang sesuai adalah tayamum adalah untuk satu kali sholat. Karena apa ilah? Ilah tayamum sebabnya tayamum adalah karena tidak ada air. Ya. Karena tidak ada air dan tayamu itu batal hukumnya dengan tayamum ketika datang air maka wajib tetap harus wuduh maka membawa dari sini orang yang bertayaamu atau orang yang melakukan lakukan salat dengan tayamu harus wajib setiap orang itu bersuci lagi misalnya luhur ada air tayamu masuk sholat asar harus wajib tayamum lagi, tadi itu apa namanya hadas memperbarui menghilangkan hadas karena kembali pada asalnya kalau tayamum adalah sebagai pengganti butuh pengganti butuh maka ketika dihaltinkan ketika datang air maka dia tetap wajib memperbarui memperbarui apa namanya hat apa menghilangkan hadas itu tetap dengan tayyamum wallahu ansa itu sebagian masalah-masalah yang apa namanya berkaitan dengan salat seorang jika hadatsa hatta yatawaddau la yaqbulu Allahu salata ahadikum ila hadatsa hatta yatawaddau baik edalanjutkan satu hadis lagi yaitu hadis yang ketiga an abdillah bin um amr ibnas wa bi hurairah wa aisyata ta'ala anhum قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعاقب من النار ويل للعاقب من النار سلاك الله ويل بمعنى العذاب والهلاك سلاك للعاقب Nah, Kobini, adalah muakhirul Qadam ujung al Qadam apa ya kalau tumit, ujung tumit, kau ujung tumit, binar daripada abinaraka. Nah, jadi Rasulullah mengatakan, Wong alim mencantumkan hadis Rasulullah yaitu celakalah orang yang apa namanya tumitnya itu dalam meneraka maksudnya tumitnya tidak terkena air ketika berwudu karena kalau kita melihat sebab urut hadis ini adalah ketika para sahabat melakukan perjalanan dengan rasulullah saw banyak mereka yang berwudhu mau melaksanakan salat tapi rasulullah melihat ada beberapa sahabat yang wudhunya itu tidak sempurna asal as yang sedang dalam safar ya, jadi cepatah. Sehingga terlihat bahwasanya ada tumit safat yang tidak terkena air. Maka Rasul mengatakan Celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena air wudu daripada api neraka. Hadis ini adalah tanbih ataupun perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita itu menyempurnakan wudu. Isbahul wudu menyemurangkan wudhu sehingga para ulama fiih mengatakan adanya tata cara wudhu yang benar Bagaimana tata cara wudhu yang mana diantaranya adalah ketika membasuh anggota wudhu itu harus sempurna ketika muka vaksi wju haku misalnya maka baklah muka di sana ada tidak ada telinga tapi telinga bagian daripada muka harus muka semua sampai yang namanya muka ya ma yuwajjahu min ra'si apa yang mengarah daripada kepala sampai sini kena semua ya kena semua nah itu jangan sampai ada yang tertinggal jangan sampai ada yang tidak terkena air isbahul wudu sempurnakan wudu makanya nah dalam hadis ini Rasulullah mengancam orang yang tidak sempurna akan terkena api neraka terkena api neraka walaupun ini adalah untuk tumit tapi faedahnya Dalam untuk umum Setiap anggota badan bisa ter, uh, terancam dengan api neraka apabila tidak sempurna wudhunya Kalau mbak tangan sampai ilal marofik itu dalam ayatnya ilal marofik sampai siku. Kalau arjulukum kaki kalian ilah kabain hatal Ila ini sampai ke mata, kaki dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uh, apa namanya kesempurnaan bagaimana orang itu bisa atau sempurnanya butuh yang oleh Rasulullah saw. Kalau kita melihat, kita melihat dua hadis yang disusun tadi, kita bisa menilai kecerdasan seorang penulis hadis di sini. Ya itu uh, Abdul Qani Al-Makdisi. Setelah Abdul Qani Al-Makdisi ini mencantumkan layak kalau sholat ahadikum idah dah Ata Tidak akan terima sholat kalian ketika berhadas, Ketika sampai berwudu, Maka seakan-akan beliau pun mentanpi wudu pun tidak sembarangan. Karena ini perkara penting. Perkara penting bisa diterima atau tidaknya sholat tersebut. Maka mualif disini mencantumkan ancaman Bagi orang yang menyepelekan wudu Dengan kejadian yang terjadi pada Rasulullah, pada sahabat Rasulullah, wa'idul akobi minanna alangkob di mana tumit ujung tumit, yaitu terancam dengan api neraka. Ada pertanyaan, Ustadz di sini hadisnya wa'idul akobi minanna bagi apa orang yang ujung tumitnya masih kering, maksudnya dari api neraka karena wujudnya tidak sempurna. Apakah yang kena api neraka cuma tumitnya? Nah, apakah yang kena hadits hadits cuma tepinya? Jawabannya adalah enggak. 'am. Ini adalah khususan tapi maknanya khusus tapi manfaatnya adalah maknanya adalah um, umum. Karena apa? Karena beruntut daripada orang yang wudunya tidak benar, maka orang itu tidak diterima salatnya. Dan orang yang tidak diterima salatnya, maka orang itu akan kena adat Allah Subhanahu Wahdah Allah bukan berarti orang itu tetap diterima salatnya dan tungkaknya ataupun tumitnya kenang api neraka cuma tumitnya tor itu bukan seperti itu maksudnya. Nah itu udah hadis uh, insya Allah yang merupakan bahwasanya ini uh, apa namanya? Oh uh, ya satu lagi hadis ini adalah menerangkan atau bayan daripada Al Qur'an. Bayan daripada keterangan daripada ayat Al Qur'an tentang hukum, karena dalam Al Qur'an itu kan perintahnya Famsahu Virusikum Waarjuliku dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian, ya kan dalam rukun wudhu ataupun ya rukun wudhu itu terambil daripada ayat Al Quran yaitu membasuh muka membasuh tangan ya wujul wa famsahu wa ada empat makanya menjadi fardu nanti Fardu ataupun kewajiban kewajaran yang inti yang itu tidak dilakukan itu tidak akan sah wudhunya yaitu mengusap muka apa membasuh muka mengusap kepala, eh mm. membasuh tangan, mengusap kepala dan kaki. Di sini ada wa'ar dan kaki-kaki kalian. -kaki. Dan kaki ini <coughs> ada pendapat sebagian orang yang salah dalam memahami. Karena teksnya adalah usaplah kepala kalian dan kaki kalian, yang dimaksud adalah kaki itu tidak diusap. Tidak seperti orang Syiah. Syiah mengatakan dalam syariat mereka ketika berwudu kakinya tidak dibasahi. Nah, tidak dibasahi, cukup diusap saja. Walaupun nanti kita ada pembahasan al-mashu 'ala al ada sendiri. Ya, tapi kalau yang namanya wudu, kaki itu tetap dengan air. Karena ba' di sini adalah atafnya pada baghsilum, supaya dibasuh, bukan untuk diusap. Nah, kalau orang Syiah dalam keyakinan mereka dan apa namanya syariat mereka itu tidak di apa namanya tidak dibasuh cukup diusap saja. Nah ini keliru. Keliru apa? Keliru kita lihat yaitu hadis atau sunnah di sini yang menerangkan ayat di atas. Karena hadis kedudukannya adalah bayanun air sebagai penjelas juga. Wa ilul alaqabi minenar. Karena kejadiannya ada sahabat yang tidak apa tuminya tidak terkena air, maka menunjukkan bahwasanya kaki itu dibasuh bukan di Usap seperti orang-orang pemahaman Orang-orang syiah yang keliru ketika Memahami tersebut Walaupun masalah mengusap kaki Itu ada pembahasan tersendiri Mengusap, bukan mengusap kaki Mengusap apa? Sepatu atau hoof Ada pembahasan sendiri Ketika rusak dalam Satu perjalanan Ataupun ketika ada turut yang lain Ada hukum khusus bagaimana Mengusap, mengusap hoof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 atasnya ini menunjukkan bahwasanya ada syariat mengusap hoof nanti ada pembahasannya tersendiri atau mengusap sepatu jadi kita, kita ketika dalam perjalanan ya kita walaupun sudah apa namanya ada tata tata tata, tata cara tersendiri ketika kita bersepatu dalam perjalanan Dan itu merepotkan untuk membuka sepatu Maka boleh kita ketika masukkan sepatu sudah dalam keadaan berwudu Dan memakai sepatu Nanti ketika batal, tentu punya hadas Boleh cukup dengan mengusap sepatu Tapi ketika asal ketika wudu Maka kaki tetap harus dibasahi Bukan diusap Bukan diusap nah, Mungkin hari ini cukup hadis insya Allah nah ini karena kita masih melangkah pada awal-awal ini adalah tanbih daripada penulis bahwasanya menunjukkan pentingnya wudhu ketika kita mau melakukan salat dalam dua hadis ini yang insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan mulai membahas tentang rinci daripada kafiyatil wudhu atau tata cara wudhu. Insya Allah nanti pada perkembangan selanjutnya Kita akan membahas hadis yang Keempat B.I.D.N.L.I.T.A. Mungkin itu saja dulu Silahkan kalau ada pertanyaan <tuh> Waalaikumsalam Waalaikumsalam <tuh> berkaitan dengan pembahasan yang kemarin yaitu tentang niat. Pembahasannya telah kita bahas bahasnya yang mana niat adalah al-kostu menyengaja menyengaja ya menyengaja ketika melakukan satu perbuatan. Kalau niat dalam ibadah adalah menyengaja melakukan ibadah tersebut melakukan ibadah tersebut dan setelah kita jelaskan bahwasanya namanya menghadirkan niat itu tidak perlu adalah thalafuz bin niat diucapkan gitu ya karena ya tempatnya adalah di mana di hati adapun kaifiat menghadirkan niat tata cara menghadirkan niat yaitu kita menghadirkan atau menyengajakan diri untuk melakukan perbuatan ibadah tersebut ya menyangkakan diri ketika melakukan satu ibadah untuk melakukan perbuatan tersebut. Kalau dalam hati kita sudah ada etikat sengaja saya mau melakukan ini karena Allah Subhanahu Wataala, nah, ingatkan, nah, ini sudah termasuk kategori Misalnya saya mau sholat zuhur jam 12, ketika saya butuh, maka di situ kita menghadirkannya. Saya sengaja untuk melakukan sholat zuhur karena Allah Subhanahu Wataala, tapi dalam hati. Dalam hati Karena telah kita bahas bahasanya Niat ini termasuk Pembeda daripada ibadah dan adat ya, Ibadah dan adat Ketika kita mandi junub misalnya Ketika sebelum kita menyiramkan air Kita harus dalam hati kita Sudah mempunyai kesengajaan Kesengajaan untuk Mau mandi menghilangkan hadas Bukan nggak sengaja tiba-tiba Misalnya saya junub Lewat depan rumah hujan Bahasa semua, syarat-syarat judulnya sudah Tapi kita ketika keluar rumah itu Tidak menghadirkan untuk menghilangkan hadas Maka ini Bukan termasuk kategori niat Jadi ketika kita mau melakukan Satu ibadah, sudah dengan sengaja Kita melakukan tersebut Dengan niatan yang Dihadirkan dalam hati kita sebelum melakukannya Itu termasuk sudah niat Tidak perlu diucapkan Ya, Walaupun sebagian ulama Ada yang Istiad mereka ada yang apa namanya, uh, walaupun ini adalah yang yang ya harus Diniatkan, apa diucapkan. Tapi ini istiad mereka tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka beristihat, ataupun mendapat itu hanya untuk betul-betul, betul-betul nah, apa ya membantu hati untuk mengeluarkan niat itu dengan ucapan, dengan ucapan usuli nawa itu dan lain sebagainya untuk membantu hati ya, padahal yang namanya kesengajaan ya, tidak perlu dibatih dengan nisah cukup menghadirkan niat, bahwa dia menyengaja maksudnya menyengaja untuk melakukan perbuatan tersebut atau ibadah tersebut cukup dalam hati Adapun yang kedua, masalah e, satu niat untuk beberapa kali ibadah ya, ya. satu kali niat untuk beberapa kali ibadah pada asalnya, pada hukum asalnya, ibadah e, ibadah yang wajib ibadah yang wajib maka e, hukumnya adalah niatnya tersendiri ibadah yang wajib ataupun satu ibadah yang berbeda jenisnya itu niatnya adalah tersendiri. Adapun ketika kita menudukan masalah contoh ya itu langsung contoh saja ketika kita masuk masjid mau sholat apa namanya mau sholat duhur dan komat belum mengkumandangkan biasanya kita apa sholat Tahiyat al Masjid. Nah, di samping itu juga kita mempunyai sunnah apa? Koblia, sama-sama sunnah. Apa cukup dengan satu niat? Nah, dengan satu niat. Walau alam para ulama, kalau memang itu perbuatan apa namanya ibadah yang wajib maka tidak boleh. Kalau yang wajib bisa. Adapun yang sunnah, maka ini perbedaan para kerabat para ulama juga. Ketika mereka Ada yang mereka berpendapat bahwasanya tetap harus dua kali niat, dua kali niat, eh, dua kali niat. Karena dalilnya apa? Niat termasuk pembeda daripada ibadah-ibadah. Kalau niatnya sholat wajib, sholat apa namanya? salat sunnah yang sunnah, sunnah apa? Gak jelas Walaupun ini jumhur ulama mengatakan boleh dengan apa namanya satu kali niat, karena itu jenis sholatnya sholat yang sama, jenis sholat yaitu yang sunnah. Jadi ketika apa namanya ketika sama-sama jenis sholatnya sholat sunnah, sunnah dimaksud di sini sunnah menurut ya, Apabila mengerjakannya dalam ibadah dan meninggalkannya tidak dapat dosa, mawal Allah, Allah bisa dengan satu kali niat. Tapi sekali lagi bukan perkara yang wajib. Contohnya seperti kita mau bayar puasa di bulan Ramadan bayar puasa itu kan wajib ketika kita tidak puasa Ramadan itu wajib. Ketika menggantinya kita wajib. Lah saya menggantinya hari Kamis sekalian dan dapat sunah. ini tidak bisa seperti kalau wajib tetap kita harus niatkan qadha shaum Ramadan. Ketika mengganti puasa Ramadan. Wallahu taala. Masih digitu ya, jamnya. Kalau badan hari. satu kali puasa bisa beberapa niat itu. Menagihannya satu Pak ya kembali ke perbuatan muba. kita telah selesai beberapa sekali. Ini Setelah kita jelaskan bahwasanya niat itu al kita kembali kepada al diterimanya nih apa diterimanya amalan, al ya. Tadi ada yang di mana al-qabul sah pada peribadan tersebut ada yang di mana al-qabul secara umum ya misalnya kita datang ke masjid di sana banyak perbuatan amal niat eh, apa, apa perbuatan baik kalau ulilmi salat dan lain sebagainya ini yang dimaksud dengan eh, apa namanya niat yang Dimana al qabul yang kedua ketika kita meniatkan ke masjid dan di sana melakukan perbuatan-perbuatan yang baik maka itu ya Cukup satu kali niat kita di dalam ketika mau berangkat ke masjid. Itu karena perkara yang... Maksudnya terus niatnya menghadirkan. Oh menghadirnya ya cukup, cukup menengajak ya. Di bate, di gimana <laughs> soalnya kita kan beter betul beter jadi, yang kita bahas este ca niat ketika membahas satu un Adapun yang seperti ini sifatnya ada yang perbuatan mubah, yang ini akan act de dan care sana perbuatan baik maka ini kategori niat yang bermaksud niat secara umum Dicei pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cukup sekali, tidak harus kita Ketika saya telah berhimi, niat lagi Ketika harus, Adapun apalagi perbuatan-perbuatan Yang ibadah bukan mahdoh Ibadah ada dua, yang mahdoh dan wairuh Mahdoh, iya Atau yang wairuh mahdoh, perbuatan baik secara umum Tidak ada tata cara tertentu, maka cukup Kita menghadirkan untuk niat berbuat baik Karena Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah sudah cukup Allah ta'ala Moga-moga Pertama ta Akwa ta Ya. Saya pernah ingat eh yeah. dan konsep itu juga tidak tidak tersurat Yang yeah. kedua jenis yang anjing itu membatalkan? yang ketiga Kita tidak bertanya tapi itu partu bersih sekali kita. Nah, jika kita pegang nggak, nggak terasa debu sedikit pun. Iya. Nah, itu bagaimana? E, ada tiga pertanyaan sangat bagus sekali yang saya Yang pertama dulu, yaitu masalah kauf. Ya. Mas walaupun kita nanti Insya Allah ada pembahasannya, ada tentang kauf, tapi tidak mengapa. Para ulama e, ketika membicarakan masalah kauf, apakah setiap ada kategori sepatu tertentu yang bisa diusap nah, bisa diusap maka para ulama mendefinisikan terlebih dahulu adalah mendefinisikan tentang hauf apa yang dimaksud dengan hoof? hauf hauf hauf sepatu ya sepatu ma'ruf kalau dalam zaman nabi itu ada sepatu kulit yang biasa dipakai untuk dalam perjalanan atau keperangan yang mana Biasanya hawf zaman Nabi itu sampai susah ada yang sampai pertengahan betis. Nah, karena menisbatkan kepada hawf yang di zaman Nabi, maka para ulama mengkategorikan kriteria yang dinamakan dengan hawf yang boleh diusap. Di antaranya adalah adalah satu alat ataupun pakaian yang bisa menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Sampai dia menutupi mata kaki Jadi kalau misalnya Tidak menutupi semua kaki sampai di atas mata kaki Maka bukan kategori oh, Bukan kita pakai sandal nah, Berarti tidak termasuk hukum di sana Maswa ala hufai Tidak termasuk Yaitu sepatu yang ma'ruf yang menutupi semua kaki sampai di atas mata kaki Walaupun di sana ada permasalahan ulama ketika sepatunya sobek sobek dikit, kategori house apa bukan, karena kelihatan kakinya misalnya nah, ada yang bertanya juga sandal gunung itu house apa bukan yang jelas kalau kita melihat definisi kalau yang sobeknya ala urfi, kalau adatnya itu termasuk kategori masih sepatu, jangan sepatu layak berarti adatnya kita kembalikan kepada sepatu tapi kalau sobeknya enggak sobek nah, sobeknya misalnya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 al nah, yang jelas e, jurub ataupun kaos kaki termasuk daripada hoof. Harupun tidak terlepas daripada ulama yang mengatakan bahwa jurub bukan kategori daripada al hoof, al -huf, sepatu. Jadi gitu ya. Ada nanti kita dalam pembahasan lebih rinci masalah hoof. Yang kedua tadi masalah apa ya? Jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis yang membatalkan sholat. Membatalkan butuh ya, membatalkan budu, ya. Perlu diketahui. Pembatal wudhu adalah hadas. Ya, beda dengan hadas itu berbeda dengan najis. Kalau hadas itu hukumnya, kalau najis apanya? Ainnya, barangnya. Ya, kalau hadas misalnya orang itu kencing, maka dia hukumnya kena hadas. Tapi kencing sendiri itu bukan hadas. Tapi suatu zat yang najis dibedakan ya dibedakan e, sekarang apakah najis itu membatalkan wudhu membatalkan wudhu misalnya kita sudah wudhu tiba-tiba kita bawa bayi kencing anak kita kencing di tangan kita apakah wudhu kita batal ya. jadi terkena najis itu bukan kategori pembatal wudhu yang pembatal itu apa Hadas Hadas kecil maupun hadas besar, ya hasil munadhas besar cukup kita membasuhnya ada apa, membasuhnya bukan termasuk kategori. Jadi kalau dikatakan najis apakah yang membatalkan butuh, wala najis tidak membatalkan butuh. Bahkan Rasulullah Wasallam ketika pernah sholat dan ketika sholat dikasih tahu oleh jibril bahwa sandal Rasulullah itu ada kotorannya. Ketika Rasulullah oleh, ketika dikasih tahu oleh jibril langsung Rasulullah melemparkan sandalnya dan tidak mengulang sholat. Ketika solat pun apabila kita terkena najis, kita buang semampunya. Bagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa misalnya kejatuhan apa namanya kena hewan itu najis, maka kita cukup membersihkannya tidak mengulang wudunya, tidak membatalkan wudu walau tahalalah. Terus yang ketiga masalah selain lagi bersih. Nah, tempatnya bersih. Sekarang eh, ini masalah tayamun, bolehkah? ya contohnya kita di atas bis tayamunnya gimana? nggak ada debu misalnya di atas pesawat, tayamunnya gimana? nah ini permasalahan rakyat ulama juga tapi eh, apa namanya? kita katakan bahwasanya yang namanya at bimana al-ard martafamin al-ard apa yang muncul di atas bumi ya apa yang muncul di atas bumi, walaupun sebagian ulama juga tetap membedakan. Jadi, yang namanya tama bertayamum, yang namanya apa namanya arth itu, turup itu, tirop itu, pokoknya kita boleh bertayamum di atas apa yang muncul ada di bumi ini. Ketika kita di kendaraan itu termasuk bagian daripada apa yang muncul di atas bumi boleh kita menyentuhnya untuk bertayamum. boleh kita tidak harus kita harus cari cari debu gitu, tidak. Ya, marta itu namanya aturup at sudah kategori turun Walaupun perbedaan pendapat ulama ada yang mengatakan tidak. Ini harus pakai apa namanya debu. Ini perbedaan dari, misi, dari masalah kategori apa namanya definisi daripada aturup. At boleh kita bertayamum asal tempat itu suci pada tempat apa saja. alam. saya pernah dengar bahwasanya penciptaan. Jilatan anjing tidak batal wudu. Saya katakan benar. Walaupun seperti apa yang kita katakan tadi bahwasanya nanti ada hadis Apabila ada anjing yang menjilat suatu bejana kalian maka basuhlah atau cucila 7 kali salah satunya dengan debu ya, debu. Jilatan anjing menurut yang rajih adalah najis ya adalah najis. Akan tapi kita kembali ke awal. Apakah najis membatalkan wudu? Tidak membatalkan. Wudu yang membatalkan wudu apa? Hadats. Jadi tidak ada hukum hadats di sana. Apabila anjing cukup kita bagi sebagaimana petunjuk Rasulullah ila ada anjing menjilat pada diri kalian atau bejana kalian, falyaghsilu sab'a maratin ulauna biturab. Cukup membasuh tujuh kali, salah satunya adalah dengan debu. Tidak membatalkan ta'ala. Bismillahirohmanirohim. Jam 11:04. Kira, Insya Allah bisa dipahami ya, saya Shalat nanti, pada perioada depan in perioada inaintea, in perioada inaintea, in perioada inaintea, in perioada inaintea, in perioada inaintea, in perioada hadis in perioada inaintea, in perioada inaintea, wa